yaan ah jadi kita ambil satu-satu ya saya pilih satu-satu anunya bukti kasus atau contoh satu anunya tugasnya jadi kalau dalam anu bisa dikatakan satu permutiman atau kawasan pohon itu kita lihat ada empat aspek yaitu kondisi bangunan yang atau rumah ketersediaan peralatan peralatan dasar dan hukuman kerentanan status penduduk terus berdasarkan aspek pendukung dan gimana tidak ketersediaannya lapangan pekerjaan terus tulangnya tentang partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial. Nah eh, jadi yang dimaksud di sini baru kondisi bangunan atau rumah yaitu bagaimana sih kondisi bangunan terkait Pada area terlalu kasus pada si Rio ya? ya Dengan kelompok yang... Siapa sih? Rio. Hah? Jun Mungkin, okay. kita berbatas A, Kondisi bangunan atau rumah di sini ya Itu bisa kita lihat dari <tuh> ini Dari bangunan yang awal Bukan itu, kan? Dan itu yaitu bangunan yang non permanen. <tuh> ya kalau bangunan tidak beraturan ya cuman hanya berupa apa kan tidak ada di sini. Nah, jadi non permanen <tuh> dalam hal itu ya bisa dikatakan bahwa bangunan tersebut bisa atapnya atap katu atau mtate atau bisa saja seng namun Ini tadi model atau tampilannya tidak sesuai dengan eh, aspek rumah layak ini. Uh, uh, uh, uh. nah, terus kondisi bangunannya di sini yaitu lantainya bisa ubin, tau ubin, ya bisa ubin dan tidak boleh keramik. Amin. Nah kalau ubin itu masih Karena biasanya dari cetakan-cetakan cetakan ini eh, semen, ya. jadi bisa dibuat ubin. Nah, itu kondisi bangunan tersebut. Terus kondisinya di sini juga bisa dilihat dari tata letak atau tata pencahayaannya. Wah, oh. <laughs> Atau takut aku, aku menggunakan terus, nah, kita masuk ke ketersediaan perasarana dan, dan lingkungan. Nah di sini kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya fasilitas umum dan tidak adanya fasilitas publik seperti ruang terbuka. itu, terus. Kerentanan status penduduk, status penduduk di sini ya itu banyak bisa dikategorikan penduduk liar dan terutama status tanah yang didiami itu rata-rata bukan hak milik mereka, hanya hak bukan hak pakai, hanya didiami saja karena yang mentang-mentang kosong ya ditinggal ancam sama dengan itu yang di area yang jalan yang apa ya di belakang aneh itu di belakang masjid muhammadiyah dengan masjid agung itu itu kan ada itu apalagi kalau kita lewat jalan, eh, jalan apa jalan tengah atau jalan aman tengah itu kan mau ke sana itu itu di, sudah dibersihkan jalan anunya rumah-rumahnya karena memang bukan terutama yang di, dari jalan tengah ke dalam itu karena itu jalan umum mereka diami hanya mereka hanya berupa kotak-kotak dulu akhirnya lalu keaman tidak ini akhirnya bertambah bertambah itu sama dengan kasusnya yang ini yang di sini dulu yang di jalan Kalimantan itu sudut ujung ya itu Bukan tanahnya dia dewak tiyami, akhirnya kan di, itu tidak beraturan di situ Dan, Pokoknya ya, tapi itu tidak bisa dikatakan kumuh Karena ya itu tadi, mereka tidak terlalu membuat sebagai mahasiswa umat layak unik Itu karena mereka takutkan bahwa status kepemilikan tanah tersebut Karena tidak sampai dia, dia buat sedemikian rupa sedemikian sementara permanen tapi kan hak gunanya itu atau hak milik tanahnya itu tidak itu dan yang paling yang paling penting di situ yaitu penduduknya tidak ada status kejelasan itu rata-rata hanya hanya berdiam sementara tapi kalau saat saat apa ya saat sekarang ya kalau saat pilkada biasa rata-rata soal dekat KTP semua itu Jadi di sini yaitu keren tanah status penduduk yaitu yang paling utama yaitu terutama pada lahan lahan di sini yaitu rata-rata hak hanya hak tidak bukan bisa tidak bisa juga dikatakan hak sih karena mereka hanya mendiami tanpa permisi mendiami tanah itu tanpa Permisi sama orang yang mungkin Ya sama dengan apa ya Kan rata-rata di, kalau di Gorontalo ini kan Yang kaya-kaya itu biasa rata-rata di Jakarta misalkan Di Jawa misalkan Ya, ya. Yang, dia Dia men saja Aneh ya Sama kasus yang ada ya Di belakang Waktunya saya ada perumahan di, di depan TVRI Di belakang itu Ada Pohon Ada tanah Terus ditanami pohon eh, kelapa Setelah saya tanya ya, Karena biasa saya bersihkan untuk lalu supaya ini tembus ke belakang Setelah saya tanya, siapa yang punya tanah ini? Dia bilang orangnya di Jakarta Terus pohonnya? Sampai, oh punya iya, kan? Itu karena Ya begitunya tadi, saya bilang Karena status lahan tanahnya itu tinggal Jadi orang serobot saja, bukan serobot juga sih, paling juga minta permisi, tapi permisi ya, cuman begitu Sama dengan yang siapa yang pernah ke tempat saya yang di itu, sama tanaman di situ bukan yang bukan yang punya tanah eh, tanah itu, jadi saya beli tanah, saya beli pohonnya, Kadang ada malahan. Kata kasarnya malahan coba jadi saya bayar sama opa itu ya tiga kali saya bayar itu pohon itu. Iya, karena di situ ada pohon jati, ada pohon kelapa. Nah, tapi kan kalau di sini ya maaf ya, kelapa itu lebih lebih lebih ada harga nilainya. Karena yang masih mau berbuah. Iya, kan begitu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 sudah banyak rumah-rumah petak yang jorok di situ yang di mana makhluk rumahnya dia belakang terasnya dia belakang saya dan rumah saya akhirnya nah, itu yang menandakan kan? bisa dikatakan bahwa itu daerah kumuh. Terus berdasarkan aspek pendukung. Jadi aspek pendukungnya dia itu, ya karena ya memang karena rata-rata ya bisa dikatakan bahwa daerah kumuh itu bisa dikatakan bahwa rentan kriminalisasi karena itu tidak ada fasilitas sosialnya di situ, atau tidak ada fasilitas umumnya di situ, belum pas pola, belum fasilitas kesehatan. Dan dasarnya juga tidak ada apa, tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi, jadi hanya ya bagaimana? Karena mereka bagaimana supaya mulut ini terisi ya apa yang hari ini yaitu habis hari ini tidak. kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial itu tadi dan tadi bahwa jarang atau tidak ada komunikasi yang di ini coba kalau masuk di ini kalau pemasukan eh, apa ya masukan eh kegiatan sosial disitu mau diperbaiki ini ya paling ada yang kalau kaki saja tidak mau ketumbuhnya ya padahal di daerahnya tapi di dekat berbareng di dekat rumah saya ada ruang mem yang tenggus ke pasar seni itu memang kalau di situ uh, kalau ada yang kalau jangan berani lewat situ pakai motor ya karena rumah ada jalan setapak terus bot besar iya tapi alhamdulillah sekarang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 nanti mau itu saya sudah a duce, sîi. sudah s tadi tapi bilet ada târziu, sih saya târziu, târziu, Se pas temun nemu kok tidak? Harus dacă nu e buna, nu e bine. Bine, deci dacă nu e bine, dacă nu e bine, de la cine te duci la bol bol? ya fi cine? Doare? Ia, e încet paf. Dacă nu, să-i facem să vină la casa kalau nanti dari olahraga ya baru jalan-jalan, jalan-jalan jalan di, di Makassar. Nah, saya usahakan mau masuk di Kima percetakan beton, beton cetak. Begitu. Nah, nah, kalau kan masalah kunjungan ke kampus-kampus kampus ya, saya tidak terlalu permasalahan sih tempat mereka akan taw kalau di sini fix sini buat ini besok într 8 două, 2 două, unde? două. cine are amcata anzi, amcata anzi, care pic? care pic? curtea, curtea, curtea, curtea, curtea, Pasang curtea, curtea, curtea, curtea, 14 16 19, 어, 17 17 17 17 17 17 kalau anu da, specificatul e cumplita TP, modificata TP, apoi modificată sau acel final. Jucătorii, până la jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii. Jucătorii da da da da da da da da da da ada Yeah, you have it for a moment, but I have to move it there and come to Manya Ullas ya tugasnya jadi saya cuma nanti itu tugasnya saya cuma tugas kalian untuk keluarkan nilai karena jadi saya cuma andalkan tugas kalian ya mohon mohon maaf Kalau absensi itu ya paling kalau hadir semua paling cuma nilai C dengan D. karena bisa saya sudah tahu, saya sudah bisa kalau kalian sudah store eh, pahamnya itu saya sudah bisa tahu bahwa oh ini yang tugasnya ini ini ini karena kemarin tujuh 4 itu kenara anunya artinya kelihat sudah kelihatan jalur-jalur eh, kalian bukan eh, bangunannya kalian. ada yang cuman maunya yang biasa, ada yang, yang mau ada itu. Jadi intinya sih mataku di sama saya, mata gue sama saya itu intinya ya satu. saya hanya andarkan nih sama kalian. Jadi kalau mau ngane ya kita paling sering-sering begitu. Nah, kalau kalau bisa ya kalau kalau ada jam kalian în cazul meu, de exemplu, când am pus un jumătate, dacă o dar am avea o săptămână, am am am baru e bine, e bine, e bine, e bine, e bine, e e yang e bine, e bine, e e bine, e bine, e bine, și pentru că nu am studiat de mail, dar am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, kalau făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am făcut-o, am Oh, tak taaf apa anak buah <SILENCIO> apalagi kalau yang di Malaysia ya saya yang diahubungi oh tak apa ya atas yang bilang ya mereka juga mahasiswa saya kan walaupun saya nggak pernah hadapi karena kalau di Malaysia itu rata-rata Teman saya yang kepala kepala gini dan so ada yang kepala ini yang orang yang kasih tahu saya. Bilang, tapi untung dia temperasi hitam jadi itu ya oke yang tugasnya itu yang ini atau begini, saya usahakan kalian ada mata kuliah kalian besok studio studio, studio lima ya ya jam oh, ya. berapa itu lima lima ah lima delapan iya cepat kedatangan Sampai jam berapa Alhibaan? Saya datang ke sini dua kali tercapek saya turun, no. datang tadi. Karena saya saya ten 8 itu kampus. Ya karena saya antara-antara mungkin mau pulang când se apropie purang la 8 ore, când 10 am, po. Să vedem, să anunț, să anunțară. Anunțați. Anunțați. Să vedem. Saya itu, kalau saya saya pribadi, kalau misalkan, apalagi kalau tidur di rumahnya orang itu Tidur di rumahnya, nge-lisah Paling tidur saya itu paling dengan dua jam Apalagi kalau ada yang saya mau kerja Biasanya saya tenang Jadi biasa itu, satu jam tidur, bangun lagi kerja Kayak, hancur itu Ya, karena kalau mau selesai, ya begitu lah, Ya karena metode metode itu yang saya pakai alhamdulillah. Karena mungkin juga saya, saya pikir ya, sesuatu dikali, ya, no?